Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum wa ala warahmatullahi wabarakatuh. Wadah. Silakan. Baik, boleh Ustaz. Allahu wassalamualaikum. Gimana, Ustaz? Alhamdulillah baik-baik. Iya, Ustaz, gini, Ustaz. Uh, kita lihat uh, banyak kejadian yang terjadi di masyarakat umum uh, mengenai jin. Ya. Ini yang saya mau tanya dan barangkali juga masukannya. Jin masukin jin maksudnya? Iya, ah. jin, Ustaz. Uh, gimana menurut antum, Ustaz, uh, tinjauan syariat tentang masalah jin ini, Ustaz. Jadi menurut antum gimana menurut ya, so, antum? Yang jin ya? kemudian mereka mengatasinya gitu ya? Iya, Ustaz. Cara kerasa, mengatasinya, iya. Oke lah. Iya, ya. kemasukan jin itu sesuatu yang dibenarkan dalam syariat dan diterima dengan akal. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan perumpamaan orang-orang yang berbuat riba seperti orang yang kemasukan jin ketika mereka bangkit dari kuburnya nanti. Allah tidak mungkin membuat perumpamaan sesuatu yang tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna la yaqumun illa kama yaqumul ladzi Orang-orang yang memakan riba sewaktu di dunia, naudzubillah min dzalik. Mereka nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat dari kuburan mereka, mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang <coughs> kerasukan syaitan, kesurupan syaitan yang mereka berjalan guncang, minal mas akibat dari kegilaan, akibat pengaruh syaitan. Ini ayat dalam surat Al-Baqarah yang menggambarkan kepada kita bahwa ini terjadi. Manusia dirasuki oleh jin dan wajar, jin adalah makhluk halus. Makanya Rasulullah s.a.w. dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah mengatakan, Inna syaitana yajri mimbani adam majroddam. Sesungguhnya syaitan itu bisa beredar dalam tubuh manusia di tempat-empat beredar atau mengalirnya darah. Jin atau syaitan, syaitan itu adalah jin yang durhaka. Iblis itu disebutkan dalam Al-Quran, Kana minal jinni fafasako'an amri rabbih. Dia berasal dari golongan jin yang kemudian dia durhaka dari perintah Allah. Jadi kita katakan jin yang durhaka namanya syaitan. Ini bisa mengalir atau beredar dalam tubuh manusia <tuh> Makanya jin atau uh, Syaitan Dalam hal ini jin ya Secara keseluruhan jin yang baik muslim Atau yang kafir Yang baik maupun yang buruk Itu berbeda-beda, tidak satu bentuknya Selama ini kita menganggap jin itu Hanya yang terkesan dalam Tontonan kita atau bacaan kita Dalam film ataupun yang lainnya Hanya yang berbentuk seperti manusia ya. Kemudian punya gigi taring, ya, telinganya besar ya. Ada memang jin seperti itu Cuma yang sering nampak itu adalah jin-jin yang biasanya digunakan tukang sihir. Ada jin lain yang ukurannya bisa berbeda-beda. Alam jin luas dan tidak semua jin itu mengganggu mau masuk dalam tubuh manusia. Ada jin-jin yang dia tidak beragama tapi dia tidak suka masuk ke dalam tubuh manusia. Bukan termasuk spesialisasinya masuk ke dalam tubuh atau melayani tukang sihir. Artinya alam jin itu nyata alam jin itu nyata dan disebutkan kenyataan mereka dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masalah fenomena kesurupan itu ada dua. Kesurupan yang terjadi karena seseorang yang misalnya lalai atau pikirannya sedang kosong atau yang lainnya kemudian kemasukan jin-jin yang lewat iseng. Ini biasanya dengan izin Allah lebih mudah untuk dikeluarkan. Tentu dengan cara yang disyariatkan, yaitu dirukiah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, perlindungan kepada Allah, juga doa-doa yang benar tentu saja isinya. Misalnya surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak An-Nas, ayat Kursi, surat Al-Baqarah secara keseluruhan. Maka ini tentu kita membaca sambil kita niat untuk membaca Al-Quran, Makanya lebih bagus kita baca Al-Qur'an itu sempurna, misalnya Al-Baqarah semua supaya kita niatkan untuk beribadah membaca Al-Qur'an yang ini merupakan tentu ibadah yang agung. Biasanya kalau yang kesurupan seperti ini lebih mudah. Ada yang lebih sulit yaitu kalau jinnya masuknya karena sihir. Karena dimasukkan lewat makanan atau minuman misalnya. Ini pernah terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian dengan sebab itulah turunlah turunlah surat Muawwidzatain. Alfalak dan Anas An dan malaikat Jibril yang merukia Rasulullah SAW. Loh kenapa Rasulullah masuk? Beliau manusia biasa dan dimasukkan dengan cara sihir. Sihir dimasukkan dalam dengan makanan yang hakikatnya sihir itu seperti membuka pintu dalam hati manusia kalau sudah masuk dalam diri manusia sehingga ada lubang kayak terowongan sehingga jin-jin yang lain bisa masuk. Tentu kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti Rasulullah SAW sampai beliau ...dibuat terkesan atau berhayal, ya, terhayal pada diri beliau... ...sesuatu yang beliau belum lakukan seolah-olah sudah dilakukan. Tentu yang berhubungan dengan masalah-masalah... ...perkara-perkara -masalah, yang e, mengganggu... ...apalagi yang berhubungan dengan urusan agama. Nah yang jenis seperti ini biasanya lebih sulit. Tentu ada cara syariat untuk menghilangkannya. Dengan dirukiah, mungkin kita bisa mengajak jinnya untuk masuk Islam... Kita nasihatkan kepada kebaikan karena jin adalah termasuk umat yang diperintahkan kita untuk berdakwah kepada mereka. Mereka adalah termasuk umat yang diwajibkan untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam surat jin. Kuluh kuluh ya ilaiya anna hus tamana jinni, fakalu inna sami inna kuranan Telah diwahyukan kepadaku ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran. Dan mereka mengatakan, kami mendengarkan Al-Quran yang sangat mengagumkan isinya. Yahdi ila rushdi fa'aman nabihi walan nushrika birabbina ahada. Al-Quran memberikan jalan kepada petunjuk kebenaran. Kami pun kemudian mengimaninya dan kami tidak akan menyekutukan Allah selama-lamanya. Jadi jin didakwai, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan nasihat. Dan ini merupakan perbuatan yang tentu terpuji. Di samping kita merukiah, mengeluarkan jin tadi dengan cara yang syar'i. Kita ajak dia dengan kebaikan. Mereka seperti manusia. Ada yang jahat asalnya. Ada yang asalnya tidak mengenal apa-apa. Punya fitrah yang masih mau diajak kepada kebenaran. Apalagi mereka bisa langsung merasakan Al-Quran dibacakan kepanasan. Kalau dia belum beriman. Apalagi kita sebutkan mereka bukti-bukti tentang penciptaan alam semesta. Apalagi mereka bisa misalnya melihat tanda-tanda yang membedakan orang yang membaca Al-Quran dengan tukang sihir. Jika itu jin yang berhubungan dengan misalnya jin sihir. Dia melihat orang yang membaca ini ada apa ini bacaan Al-Quran yang dibacanya ada perbedaan dengan mantra-mantra sihir. Ini di diketahui misalnya jin-jin yang sudah terbiasa mendengarkan sihir. Atau mendengarkan mantra mantra dari tukang sihir dan para dukun. Alakulihal, dengan cara ini kita menghasilkan banyak pahala sekaligus mendakwai mereka. Dan mereka alhamdulillah banyak yang mudah diajak masuk Islam dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berislam dengan benar Dan itu tentu menjadi sebab untuk untuk kebaikan Nah ini butuh waktu biasanya Kalau yang berhubungan dengan sihir Tapi dengan mohon pertolongan kepada Allah Kemudian mengikuti agamanya Ingat merukia itu adalah ibadah Jangan kita mengadakan cara-cara yang baru Yang tidak sesuai dengan syariat Ada sebagian orang yang merukia dengan memukul Menusuk dan seterusnya Ada yang bahkan memegang Perempuan yang bukan mahrumnya ini tidak disyariatkan Ada yang disuruh di Rukia itu setiap hari harus mandi junub Apa hubungannya dengan mandi junub, mandi, ber, mandi besar Ini semua hal-hal yang sekarang kadang ditambahkan oleh, bagian, oleh sebagian orang padahal tidak Ditunjukkan dalam petunjuk Rasulullah SAW Dan para sahabat dan para ulama Salafus soleh sebelum sebelum kita Yang jelas dari pengalaman Para ustad, para ikhwan-ikhwan kita Pengalaman saya pribadi kita Pernah menangani beberapa kasus seperti ini Yang kami dapati Allah akan berikan Kemudahan mereka masuk Islam, mungkin ada perlu dialog, sebagian diantaranya perlu dialog, perlu saling uh, memberikan hujah-hujah dalam Islam maupun hujah-hujah atau argumentasi yang bisa diterima oleh akal mereka. Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan ini kemudahan untuk kita uh, melepaskan jin-jin tersebut sesuai dengan cara yang dibenarkan dalam syariat. Yang jelas kita semua yakin bahwa syaituan itu tidak punya kemampuan untuk menundukkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Inna ma sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi Sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah. Bagaimana mungkin dia bisa menundukkan sementara hamba ini dilindungi langsung oleh Yang Maha Kuat dan Maha Perkasa? "Inna ma sultanuhu" Sesungguhnya kekuasaannya itu hanyalah terhadap orang-orang yang mengikutinya, mentaatinya, dan orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Makanya kita harus yakin dengan pertolongan Allah bersandar kepadanya, kita ingatkan waktu kita merukiya bahwa ini adalah memohon pertolongan dari Allah. Kita cuma melakukan sebab yang sebab ini pun disyariatkan dalam agama Allah yang merupakan sebab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua. Inilah jawaban dari pertanyaan Antum. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kaum muslimin. Untuk lebih bisa berpegang dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang merupakan sebab kemuliaan mereka dunia akhirat. Ya Ustaz, jazukullah khair Ustaz. Waalaikumsalam.